Yang seharusnya perempuan itu berbakti Kepada orang tuanya Kepada siapa dia berbakti? Kepada suaminya Maka tolong kita punya rezeki rizki Diperhatikan keluarga Istri kita Barakawasikum Iya Seperti itu dan banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan Sahur juga bersama ya. Kemudian sholat traweh Kalau bisa bersama Umpamanya gak mau sholat di masjid Sholat trawehnya Mau sholat tengah malam gak apa-apa Sholat di rumah suaminya jadi imam mamanya itu juga diperbolehkan walaupun yang afal kita untuk sholat terawih ini mungkin lebih afal di masjid di situ kita bisa lebih menikmatin sholat itu namun bagi orang-orang yang mau sholat di rumahnya terawihnya sama keluarganya nggak masalah jadi masih banyak jamaah yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri ini bulan Ramadhan ini saling memaafkan itu bukan hanya di bulan Ramadhan dan saling melihat kepada kelebihan, tidak melihat kepada kekurangannya. Lihatlah kepada kelebihannya. Itulah yang akan mengantarkan kepada baiti jannati rumahku menjadi surgaku. Wallahu a'lamisyaab. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar yang saya sampaikan itu dari Allah سبحانه و تعالى, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri. Wallahu a'lamisyaab. Ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang bisa saya jawab. Saya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Afwan. Saya seorang ibu. Seminggu bisa lima kali kajian. Saya merasa bersalah karena seringnya kajian. Tetapi kewajiban saya insya Allah sudah terselesaikan. Dan suami mengizinkan. Syukuran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Intinya diizin suami Dan jangan sampai Hak-hak suami itu Terabaikan Usahakan nih Buat ibu-ibu ya Usahakan ketika suami datang ada di rumah Usahakan di waktu-waktu penting ada di rumah Jangan sampai yang membukakan pintu bagi suami adalah Pembantu Jangan, sudah tahu tuh udah tahu, oh suamiku pulang jam 5 udah dandan yang cantik Dasarnya Masukkan bawa kolong Pakai baju yang seksi Yang baik, karena apa? Karena sekarang ini terus terang ibu-ibu ya Godaan buat bapak-bapak ini berat sekali Dia di luar tuh melihat Perempuan-perempuan Yang pakaiannya Kayak ayam yang dicabut bulunya Kita ngelihat ayam ada bulunya Itu kan masih seneng tapi kira-kira ngelihat ayam jalan enggak pakai bulu gitu. Pakai baju yang ngaprot semuanya ngaprot na'udzubillah. Itu di luar seperti itu suami, mudah-mudahan suami bisa menundukkan pandangannya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dia tahu umatnya ini manusia biasa. Dan ajaran beliau kalau suami melihat sesuatu yang membuat hasratnya timbul, apa kata Rasul sallallahu wasallam? Falyarji ahli, pulang ke rumahnya. Assalamualaikum. Ibu kain pembantu, ibu mana? Kajian, bagus. Atuh. Bagi kajian, jadi dilihat waktu-waktu yang suami biasa datang, ada di rumah. Paling enggak ada di rumah ya. Kemudian suaminya diajak sekali-kali untuk kajian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Putra saya umur 27 tahun Laki-laki Ya kalau putra laki-laki ya? Mungkin penjelasan 6. Putra saya umur 27 tahun Laki-laki Sudah ada pekerjaan walau belum tetap Sudah ada teman wanita Ini loh masalah Teman wanita Umur 19 tahun Anak tanya apa dia sudah siap menikah Dia bilang belum Karena pekerjaannya belum tetap, belum permanen. Apa yang anak harus persiapkan untuk putra anak agar agama baik, akhlaknya mulia, plus jodoh yang soleha. Subhanallah. Nah, Ini realita yang ada ya. Kebanyakan pemuda-pemuda itu punya teman wanita. Ya punya pacar lah, walaupun kadang-kadang anak sebatas berteman. Tapi udah makan bersama. Udah nonton bersama anakmu na'udzubillah. Katakan kepada putri, kepada putra ibu. bahwasanya yang memberi rezeki itu Allah Jalla Jalla. Dan katakan kepada dia. Berduaan dengan wanita yang bukan mahrumnya. Itu yang ketiganya adalah syaitan. Maka demi menjaga agama dia. Demi menjaga kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat. Maka katakan nikah. Cepat-cepat nikah. Urusan rezeki Allah yang nanggung. Urusan rezeki Allah jala-jala. Jangan sampai nunggu nanti setan sudah masuk. Kemudian hamil. Sudah berzina. Baru dinikahi. Allah ngarita. Allah berjanji akan mem akan memberikan bantuan kepada pemuda-pemuda yang miskin. Ketika dia menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Itu janji Allah jala-jala maka katakan kepada dia perbaiki niat, perbaiki agamanya, insyaallah ditanggung sama Allah Subhanahu wa urusan rezeki dia. Nah, Assalamualaikum Asalamualaikum, suami saya orangnya lemah lembut, bertanggung jawab tetapi belum mau diajak untuk mempelajari agama lebih dalam, hanya mengerjakan salat dan puasa. Gimana? Doakan dia. Doakan terus, tunjukkan kepada dia bahwasanya anti setelah ngaji itu tambah baik. Dan sambil diajak kadangkala minta diantar. Apalagi katanya ya lemah lembut. Sekali-kali bilang bang anterin aku lah bang. Sekali aja gitu kan. Mudah-mudahan diantar oleh oleh suaminya nanti. Bagaimana tentang kredit usaha? Apakah itu diboleh boleh dilakukan? Bagaimana cara mengatakan kepada suami agar bisa mengerti? Kredit usaha asalkan tidak ada bunganya. Tidak ada ribanya ya. Tadi saya katakan sama teman-teman Sekarang di Indonesia ini gak ada riba Ada riba di Indonesia? Gak ada Ada tulisannya Bang riba Ribanya sekian Orang itu benci dengan kata-kata riba Karena dari kecil dia diajarin Riba itu haram Ketika besar Dia lihat kok gak ada riba Yang ada apa? Bunga Loh bunga ini kan bagus Bunga itu perubahan nama itu na Itu benar-benar skenario dari syetan dan iblis Saya katakan seperti itu Dulu waktu kecil saya SD itu Ada istilah WTS Wanita Tuna Susila Sekarang masih ada Tidak ada Yang ada PSK Sama apa Saya baru baca Kemarin mungkin baca Ketika Dolly mau ditutup Ada PSK sama apa Wanita harapan. Na'udzubillah saya ngomong. Waduh. Ini sudah disebut wanita harapan atau PSK. Na'udzubillah. Ini benar-benar penyesatan kepada umat. Mereka yang menjadi wanita harapan kan bangga. Kerjaannya sampean apa? Uh saya wanita harapan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini rusak. Benar-benar rusak ini. Maka ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab para ustaz, tanggung jawab para ulama Untuk menjelaskan bahawasanya WTS tetap WTS Yang namanya riba tetap riba Bukan bunga Namun memang di akhir zaman itu Akan ada yang menamakan dengan bukan Bukan namanya Wallahu a'lam Wallahu'alam Tapi itu, jadi kalau tanpa riba enggak ada masalah Gimana menjelaskan kepada suami Ya harus santun kita menjelaskan kepada suami ya Bagaimana anggapan di sekolah-sekolah di Indonesia Tentang bolehnya bersalman dengan Dengan lain jenis ya? Yang Tapi mereka mengkisahkan guru laki-laki dan perempuan Dengan ayah dan ibunya dalam Mengkiaskan ya Guru laki-laki dan perempuan dengan ayah ibunya Ketika belum balik Ketika masih kecil Itu tidak ada masalah Tapi kalau sudah balik Maka sudah tidak boleh Menyentuh wanita yang bukan mahrumnya subhanallah. Zina itu di dalam Al-Quran. Tidak ada ayat yang mengatakan jangan berzina. Tidak ada. Yang ada. Walau taqrabu zina. Jangan dekat-dekat zina. Memandang wanita yang bukan Jadi Kita disuruh menundukkan. Apalagi pegangan. Sekarang bukan pegangan. Apa? Cipika-cipiki. Na'udzubillah. Katanya dia. Tidak ada perasaan apa-apa sama dia biasa aja karena udah biasa nggak ada perasaan tapi tetap yang haram itu tetap haram maka kalau tadi dikiaskan dengan ayah ibu nggak sama jadi kalau umumnya yang sudah besar yang sudah balir maka tentu Rasulullah SAW mengatakan لَأَنْ يُطَعَنَ فِي رَأْسِ أَحَادِيْقُم بِمِخْيَةٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمَسَّ إِمْرَأَةً لَا تَحِبُّ لَهُ seorang ditusuk kepalanya dengan jarum besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal buat dia, Subhanallah, nggak main-main. Kita ngatakan pusat, alain nggak ada perasaan apa-apa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menyentuh wanita yang bukan muhrim. Mereka berbaikat, orang-orang masuk Islam dulu berbaikat kan, berjanji suci. Rasul kata Aisyah, "Gairan Nuhuubai'uhun nabil kalam." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaikat wanita-wanita itu dengan. Lisan dengan pembicaraan. Jadi cukup kita minta maaf kalau nggak mau salaman ya sudah kita katakan afwan gitu kan. Ini sebenarnya penghormatan buat wanita. Jadi kalau ada wanita merasa, oh kok nggak mau salaman sama anak? Pada hakikatnya lelaki itu menghormati wanita tersebut. Wallahu a'lam ya. Kita lihat nih dari ibu-ibu nih. Oh, assalamu banyak kita dapat, dapati bahwa suami sering bertekuk lutut kepada istrinya. Di mana, ya Pak? Di sini? Di Jakarta, ibu, ibu? Takut dengan istrinya. Bagaimana keadaan ini dengan hukum Islam? Takut sama istrinya. Takut kenapa? Takut disunat lagi atau apa? Jadi takut ini, seorang suami yang penyayang itu. Bukan takut sama istrinya. Tapi dia menghormati istrinya. Dia menghormati istrinya. Kalau dikatakan takut tadi seorang suami mau mengasih orang tuanya. Mau berbagi sama orang tuanya. Mau berbakti sama orang tuanya. enggak bisa. Karena takut sama istrinya. Maka ini yang enggak boleh. Karena ingat istri itu ketika dinikahkan sudah pindah ada peralihan. Dari orang tuanya kepada suami tapi suami tidak pernah ada peralihan. Suami tetap jadi anak buat orang tuanya. Dalam artian surga dan nerakanya seorang suami siapa? Bapak ibunya, bukan istrinya. Dan surga nerakanya seorang istri adalah suaminya. Ada suami-suami yang ATM-nya yang megang siapa? Istrinya. Dia dia minta duit. Dia. seperti itu. Akhirnya dia tidak bisa berbagi buat orang tuanya. Maka tidak hati-hati seorang suami punya tugas sampai mati berbakti sama orang tuan. Kalau takut sama istrinya, dalam artian dia itu gimana model takutnya? Mungkin di sini ada bapak-bapak yang takut istri. Model takutnya gimana kira-kira? Oh, tidak berani ngomong enggak gitu kan? Mungkin istrinya ngomong, mas sini. Ada apa? Dia selalu taat, gitu kan? Eh, cuci piring tu, masak sampai seperti itu. Kayanya enggak lah ya. Kayanya enggak. Ya. Tapi Allah Tapi jelas ingat ada tugas masing-masing. Suami-suami punya tugas berat. Dia adalah pemimpin di rumah. Maka dia harus memosisikan dirinya sebagai pemimpin. Dan pemimpin itu Allah sebutkan dikarenakan Allah memberikan keutamaan. Lelaki bisa memimpin. Sampai sekarang ada enggak? jenderal TNI perempuan. Ada. Nah, karena tetap lelaki yang bisa memimpin dan Allah memberikan wibawa kepada seorang lelaki dia bisa memimpin. Yang kedua, karena seorang lelaki itu memberikan nafkah. Biasanya suami-suami yang takut sama istri karena dia ngasih nafkah sama istrinya. Rumah tinggal di rumahnya siapa? Tinggal di rumahnya mertua. Terus yang kerja Ya istri Saud, anakannya belum bisa kerja nih. Itu kadang kala pincang kepemimpinan itu. Maka tolong diperbaiki dan cari istri yang soleha yang membantu urusan akhirat bukan membantu urusan dunia. Wallahu alam bisawabnya. Nih, bagaimana caranya menghadapi akhlak istri yang sering merasa yang sering tidak merasa cukup dengan keadaan ekonomi keluarga. Nah, sekali-kali dibawa ziarah kubur nih. Istri. Iya, ziarah kubur memang ada khilaf Buat perempuan boleh atau tidak Tapi Pendapat Jumhur Ulama Boleh perempuan ziarah kubur Asalkan tidak sering sering Iya, perempuan kalau sudah sering Masya Allah Perempuan itu kalau sakit Katanya Ustadz di Surabaya itu Anak Ustadz kalau punya istri sakit enggak anak bawa ke dokter Bawa ke mana Ustadz? Bawa ke mall Kasih duit sedikit Nih, nih yuk ke mall Sembuh tuh berangkat ke dia. Memang perempuan ini mungkin ada kelebihan di sana tuh. Ada kelebihan di sana. Jadi ingat kalau dia udah cinta dunianya, udah ngomongin dunia, ngomongin tetangga. Bang, itu fulana udah beli mobil, ini fulan udah kayak gini, udah berangkat ke sono ke sini. Ya sekali-kali bawa ke kuburan. Bawa ziarah kubur, bawa ke rumahnya orang miskin ya, ke tetangga-tetangganya. Memang ada. Itu terapi ya, terapi supaya kecintaan kepada dunia itu Ronto, kau mau dibawa kemana tuh harta semua? bakal kau tinggalkan semuanya Maka bawa berkunjung ke rumah yang kakek miskin yang gubuknya sudah reot. Dan itu obat, barakal obat agar kita merasa cukup bersyukur kepada Allah Subhanahuwataala. Rasul Shallallahu Sallam mengatakan, umduru ilaman huwa asfalamin kum. Lihatlah kepada yang di bawah, kalian. Jangan melihat kepada yang di atas kalian. Kalau melihat kepada yang di atas kayak Orang. Seperti orang yang berjalan. Matanya ke atas terus. Kira-kira kesandung gak dia? Kesandung masuk lubang. Sengsara hidupnya. Orang yang melihat ke atas. Sengsara. Sampai ada seorang tadi ini. Orang kaya raya. Dia orang kaya raya. Dia ngomong. Hidupku sengsara. Kenapa? Karena temanku semua orang kaya. Setiap aku melihat Orang ke rumahnya pulang, ternyata dia lebih kaya dari dia. Dia punya mobil lebih banyak dari dia. Akhirnya aku sengsara. Dan pada akhirnya, aku berteman dengan orang-orang miskin. Masya Allah. Makmur hidupku. Karena merasa paling paling kaya dia. Ketika dia berteman dengan orang miskin, aman. Alhamdulillah ya Allah, ternyata masih ada yang lebih susah dari aku. Alhamdulillah. Maka istri yang seperti ini, sekali-kali. Karena memang ada istri-istri yang, yang duniawi ya bahkan saya pernah ada teman di Madinah habis telepon ke istrinya dia ngomong "Fik, ana mau ceraiin istri apa?" Ana ah, ngomong, "Bang, kenapa?" Katanya, "Ana telepon, ana udah tahu dia di sini ini supir," ana kata dia. "Nyupir dia." Istri ana bilang, "Ana barusan berangkat sama sepupunya, dia baru beli vila 1 M setengah," katanya. Dia, "Gila, 1 M setengah ana gaji sebulan 2 juta di sini, ngomongnya beli vila 1 M setengah." Jadi ibu ibu hati hati ibu ibu. Jadi suaminya sudah capek, sudah lelah, karena memang kebanyakan wanita menghuni surga itu gara gara tidak bersyukur kepada suaminya. Ya kurnal ashir, wayak kurnal ehzan. Dia kufur kepada suaminya dan dia kufur kepada kebaikan suaminya. Bahkan ada istri istri yang mengatakan sama suaminya, ma roei tuminka khairon kat, ma sampai sekarang aku nggak pernah senang hidup sama kamu. Subhanallah, gara gara satu masalah. Dia lupa semua kebaikan suaminya. Itu sifat wanita dan Rasul menjelaskan hal itu. Maka ibu-ibu hati-hati dengan sifat itu. Diperbaiki. Wallahu Wallahu'alamussalam. Assalamualaikum Ustaz. Mana yang lebih baik atau lebih utama? Bapak berbuka puasa bersama keluarganya? Atau bakak berpua, berbuka puasa di masjid? Karena salat maghrib di masjid. Masjid jauh dari rumah kami. Barakallahu Ustaz. seorang yang rumahnya jauh dari masjid dan dia tidak mendengar azan dikumandangkan dia tidak harus ke masjid, masjidnya dua kilo dari rumahnya dia wajib ke masjid, tidak karena dia tidak mendengar azan, rasul Alaihi Wasallam mengatakan kepada ibnu ummi maktum atas ma'un midah, kau dengar azan gak? dengar fa'ajid, kalau kau dengar azan, maka kau harus ke masjid datang itu Datang itu masjid itu kalau kau dengar azan. Tapi kalau rumahnya jauh, ya udah tidak harus ke masjid. Walaupun ke masjid nggak apa-apa. Cuma buat dia sudah tidak lazim gitu karena rumahnya. Seperti mungkin teman-teman yang dari yang di perumahan-perumahan kadang-kala ya masjidnya itu subhanallah, jauh sekali. Saya kemarin ke Surabaya tinggal di sebuah rumah di perumahan. Di sebelah perumahan itu ada jalan besar ada masjid. Masya Allah. Saya subuh, saya bangun nilai anak, yuk kita ke masjid. Ternyata perumahan itu digembok. Jadi saya lihat, ya Allah, tidak bisa ke masjid ini. Karena memang dekat masjidnya. Tapi karena perumahan, jalannya itu harus 3 kilo mungkin. Baru bisa ke masjid yang dekat sama perumahan. Maka yang seperti ini tidak tidak wajib. Karena dia tidak ada akses untuk menuju ke tempat itu. Tapi kalau dia bisa ke rumah itu, mau naik motor, fadbol. Mau naik mobil tapi sudah tidak wajib ya, sudah tidak harus karena jauh. Ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tidak mendengar azan. Ustaz, ini azannya 7 kilo kedengeran, Karena pakai mic sekarang. Ukurannya bukan mic, ukurannya pakai azan. Taruh mak jelaskan, azan di atas tempat yang tinggi yang tidak ada suara yang sunyi senyap kemudian dia terdengar. Karena di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak ada suara motor nggak ada suara mobil, nggak ada suara pabrik, nggak ada. ketika azan ya udah seperti seperti itu, maka kalau dengar kira-kira, kira-kira berapa kilo dengar itu? satu kilo? lima ratus meter? nggak tahu lah. tapi bisa dipraktekkan ya, dipraktekkan mungkin ada yang mau praktek, umumamanya ke kampung, dia naik ke atas azan ngomong temennya, inti tunggu di tempat-tempat tuh, dengar nggak suara anak azan? itu bisa ng ngukur ya itu bisa diukur wallahualam karena memang ukurannya kalau dengar agak kalau dengar tapi tetap kita dianjurkan untuk ke masjid ya bagaimana sekarang Ustaz buka di rumah apa di masjid ya lihat kalau masjidnya dekat umpamanya dia bisa bisa berangkat ke sana maka buka di rumah Rasul SAW berbuka di mana di rumah kemudian berjalan ke masjid karena masjidnya tinggal satu angka lawang rumahnya nabi mepet sama masjid gitu ya tapi yang rumahnya jauh yang tidak dengar adzan dia mau ke masjid fabel kalau mau ke masjid bawalah keluarganya buka bersama di masjid nggak apa apa mau berbuka di rumah juga nggak apa apa dilihatlah mana yang lebih fabel buat dia tunggu analihat di sini sampai jam berapa nih jama uh sampai maghrib udah itu Nah, Assalamualaikum saud. Ada tiga orang yang ditanggung oleh Allah di antaranya seorang pemuda yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Yang dua lagi apa? Yang dua lagi ini yang kedua adalah Al mukatab seorang yang ingin membebaskan dirinya, seorang budak yang ingin membebaskan dirinya. Yang ketiga ini, oh lupa Nabi, Ibu. Coba nanti nak lihat lagi. Wallahu a'lam ya Ini masalah itikaf. Bagaimana itikaf yang benar, kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Allahumma Wahai, masalah itikaf ini ada itikaf yang sempurna. Itikaf yang sempurna itu tentunya 10 hari terakhir full dari sejak sebelum matahari terbenam dia dah ke masjid sampai baru keluar dari masjid ketika munculnya bulan eh jadi full itu yang full. Tapi ada orang enggak bisa full. Orang gak bisa full. Anak bisanya Ustaz cuma dari maghrib sampai subuh. Gak apa-apa. Itikaf dari maghrib sampai subuh. umpamanya Ustaz. Anak gak bisa. Anak kerja Ustaz. Ya udah lihat kalau bisa itikaf itu malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil. Pas malam 21, malam 23, malam 27, 29. Karena memang ya sebagian orang masih harus bekerja ya. Masih harus bekerja. Paling gak dia bisa itikaf di malam-malam itu. Kalau orang yang etikaf yang sempurna benar-benar enggak keluar dari masjid, 10 hari itu siang malamnya di masjid. Kalau bisa. Kalau enggak bisa, berusalah semampunya untuk berada di masjid. Putra Ana SMA sangat cerdas, prestasinya banyak dan memiliki cita-cita sekolah tinggi dan mendapat beasiswa ke luar negeri. Ana sangat ingin ingin Putra Ana dengan kepintarannya sekolah memperdalam agama seperti Lipia. Tapi dia tidak mau orientasinya masih sangat duniawi. Anak tidak putus-putus mengajak ke kajian dan panggil usad-usad ke rumah. Put, putra apa putri ini ya? Putri mungkin. Putri anak menurut. Tetapi tetap mau sekolah. di Mau sekolah dan tinggal di luar negeri. Bagaimana anak bersikap Subhanallah ya. Memang kita ini diuji sama anak-anak kita, anak-anak kita diuji sama kita. Kadang-kala -kadang ujian itu berasal dari kita sendiri. Jadi anak ini telat mendidiknya, mendidik anak itu telat. Uda gede baru kita mau lurusin. Seperti pohonnya, pohon itu ketika masih muda kita bisa atur, kita tarik ke bawah. Supaya Bengkok kita tarik supaya Bengkok masih bisa tapi kalau sudah pokoknya udah gede udah susah. Tapi gimana sekarang? Solusinya ini gimana Ustaz menghadapi yang seperti ini? Ah, ya doa. Doa sama anaknya, sekali-kali dibawa ziarah kubur juga. Anak-anaknya itu supaya lihat nak, tuh, lihat tuh kuburan orang-orang yang kaya, kuburan orang-orang yang sukses, tuh lihat tuh rumahnya pemimpin-pemimpin negara kita mamanya. Ilang kebunnya ditinggal gitu nah. Apa yang kau cari di dunia ini nak? Kau ingin rumah gitu, kau bakal tinggal. Kau ingin prestasi yang sangat tinggi, bakal kau tinggal. Yang kau bawa cuma satu nak. Yaitu amalmu ke kuburanmu nanti. Mungkin dengan seperti itu, bisa terbuka hatinya. Tapi doa. Doa ibu. Kemudian banyak istighfar. Banyak istighfar sama Allah SWT. Masya Allah. Ustaz. Ana minta sarannya, apa yang harus ana lakukan Dan ana nasihatkan kepada anak anak Yang sudah tes masuk pramugari Ana sangat tidak setuju Subhanallah Ini kadang kala anak sudah tidak menurut Sama orang tuanya Tes masuk pramugari Pramugari itu pembantu di atas Pesawat Tapi pembantu Laung, Jadi pembantu suaminya lebih enak Jadi pembantu suaminya Banyak Pemahaman Hmm, apa namanya ya Perempuan-perempuan ini karena jauh dari agama, dia berpikir dia harus bekerja. Kenapa dia harus bekerja? Nanti kalau diceraikan sama suaminya sudah mandiri. Nauzubillah. Belum nikah sudah berpikir cerai. Itu kan tidak benar. Maka lihat. Kau mau menikah carilah lelaki-lelaki yang baik agama dan akhlaknya. Tapi kebanyakan mereka nikah apa ibu nalepoi iba. Orang baik itu Allah pasangkan dengan orang. baik. Wanita yang baik, Allah pasangkan dengan lelaki yang baik. Dan wanita yang buruk, Allah pasangkan dengan lelaki yang buruk. Maka untuk anaknya ibu ini. Gimana kira-kira jamaah? Anak juga gak bisa ngomong. Mungkin doa ya, doa. Kemudian bapaknya. Kalau gak ada bapaknya gimana? Entahlah Karena pergaulan mereka benar-benar sudah bebas. Kita yang menyekolahkan mereka. Kita yang sudah mengantarkan mereka untuk jadi pramugari. Jadi kalau dia menjadi pramugari sekarang salahnya siapa? Salahnya ibunya yang nganterin. Dalam masa mengantarkan dia ke pramugari ibunya dapat hidayah kan? Ngaji ibunya. Bingung ibunya terus. Ya mudah-mudahanlah berdoa. Semoga Allah SWT membuka pintu hatinya. Nah, katanya 10 menit lagi nih Jamal. Bagaimana sikap kita bila putra kita memilih seorang wanita Mu'allaf? Memilih Mu'allaf ini, apakah karena dia masuk Islam dipilih, atau karena dia cantik kemudian dimasukkan Islam? Kan macam-macam. Ada orang menikah, awalnya dia nasoro. Tapi si laki ngomong, udah pacaran nih. Ini yang jadi masalah. Intinya kadang-kadang dipacaran. Hubungan sebelum menikah. Akhirnya, karena beda agama, si suami ngomong. Kalau kau mau menikah sama aku, kau masuk Islam. Alhamdulillah, ini baik. Suami memasukkan seseorang kepada Islam. Itu baik sekali. Seperti kisahnya Ummu Sulem dengan Abu Talha. Ummu Sulem ini dilamar oleh Abu Talha. Abu Talhah ini orang terpandang di Madinah, orang kaya. Dia datang mengatakan kepada umat Muslim, ya umat Muslim, haluma ilal ahmari wal asfar. Oh, kenapa mesti lebih hodali? Iman ya, umat Muslim, ayo, apa kau nggak mau ke yang kuning dan merah ini, ke emas emas? Katanya umat Muslim, mislukalah yurat. Orang sepertimu. itu nggak pantas ditolak ketika melamar wahai Abu Talhah. Orang baik. Tapi apa kata Ummu Salim? Walau gaira anak rajulun musyrik. Tapi yang jadi masalah kau itu orang musyrik dan aku orang Muslim. Kalau kau masuk Islam, aku rida itu jadi mahargu. Langsung Abu Talha masuk Islam. Masuk Islam. Dia mengatakan syahadah di depan Rasulullah SAW dan Islamnya baik. Jadi kalau perempuan ini benar-benar masuk Islam, maka tolong dibimbing ke Islamanmu. Namanya orang mualaf harus dibimbing. Dia belum tahu. Dia belum tahu. Gadis ini pindah Islam seorang diri. Sedangkan orang tua dan keluarganya. Bersama masih non muslim. Nah tolong dibimbing. Kalau memang dia sudah milih dia. Dibimbing dengan baik. Didoakan. Diajak kajian. Memang butuh proses. Dan kadang-kadang kita harus bersabar. Ingat. Harus dilihat. Benar enggak keislaman dia. Karena banyak sekarang ini. Cara mengkristenkan seseorang. Lewat cara nikah. Banyak bahkan di Jawa Barat nih ada seorang anaknya Ustad dipacarin sama seorang non Muslim dipacarin sama dia sampai mau nikah datang akhirnya ke rumahnya Pak Kyai nya ini mau melamar ngomong sama Pak Kyai hey, anak mau nikah sama putri bapak tapi di gereja nah seperti itu maka hati-hati ya hati-hati dilihat kebenaran dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah surat An-Nur ayat 31 Menjadi dalil untuk tidak boleh melihat Sedikit pun tanpa syahwat Seperti kita belajar untuk sekedar Kenal fulana Ketika belajar sekedar kenal Fulana, gimana? Jadi ingat Melihat wanita Itu sahmun min sihamin iblis Dia adalah Anak panah Iblis yang beracun Kita melihat fulana Awalnya tidak syahwat. Jadi memang ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan tidak boleh melihat wanita sama sekali. Walaupun tanpa syahwat. Sebagian mengatakan kalau aman tanpa syahwat melihat tidak apa-apa. Tapi ingat melihat terus-terusan itu bisa menimbulkan syahwat. Siapa yang bisa menjamin kau aman? Maka kita lihat sahabat Fudail. Fudail bin Iyad dibonceng Rasul di ontanya. Ketika di diminat. Ada seorang wanita cantik yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Si Fudel ngeliatin terus. gitu, Diliatin terus. Akhirnya sama Rasul dipalingkan. Dilihat lagi. Dipalingkan. Karena memang memandang itu bisa mengantarkan kepada syahwat. Jadi kalau memandang sekedar memandang untuk perlu. Oh fulana. Ya udah. Selesai. Gak masalah. Tapi kalau untuk memandang. Masya Allah. Cantik banget fulana ini. Nah, itu bermasalah itu. Wallahu alam suhaf. Ini yang terakhir mungkin jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz apakah perempuan tidak boleh berkarir di luar rumah Saya baru lulus SMA jadi bingung untuk memilih jurusan yang saya suka Karena berpikir kau akhirnya harus diam di rumah Pendidikan apa yang sebenarnya bagus untuk ditempuh perempuan dalam Islam ya Ustaz Terima kasih Barakallah Perempuan boleh berkarir di luar Selama itu tidak bertentangan dengan fitrahnya Dan Islam butuh dengan wanita-wanita Umpamanya dengan guru Kita butuh dengan dokter perempuan kalau semua dokter sekarang kayak model dokter kandungan. Bermasalah nih. Kita ini. Kita kekurangan dokter kandungan perempuan. Hampir kebanyakan dokter kandungan laki. Maka ini peluang buat ibu-ibu. Kalau gitu anak jadi dokter kandungan. Tapi katanya di Indonesia ini kita masih pakai hukum Belanda. Untuk jadi dokter kandungan itu harus anak pertama. Kalau perempuan. Iya, saya dengar itu, katanya kalau dokter perempuan kandungan itu harus anak pertama. Katanya kalau anak pertama perempuan itu ya kecerdasannya Belanda nih ngomongnya. Katanya kecerdasannya sama dengan lelaki. Kalau tidak enggak boleh ambil jurusan dokter kandungan. Itu dulu mungkin, mungkin sekarang sudah tidak. Jadi kalau karir yang diperbolehkan yang sesuai dengan fitrahnya umpamanya perempuan itu mau menjadi guru untuk anak-anak untuk anak-anak TK ya. Jadi yang memang sesuai dengan karir dia. Kalau tidak nanti sama suami ini, kalau sama-sama kerja ya, sama-sama kerja. Enggak ada tuh rumah tangga. Si suami kerja berangkat jam 6 sampai jam 5. Si istri kerja jam berapa? Jam 6 sampai jam 5 juga. Pulang udah sama-sama capek. Udah fisik sama-sama capek. Jadi mana yang namanya keharmonisan di rumah tangga itu? Wallahu alam. Jadi kalau karir itu dilihat selama dia bekerja di tempat yang menjaga kehormatan dirinya, tidak bercampur dengan kaum lelaki dan dia disitu bisa menjaga keimanannya enggak ada masalah, jadi kemana? ini jurusan-jurusan lah umpamanya sekarang koki, kita lihat koki ini kebanyakan koki itu laki apa perempuan? laki, saya itu bingung kemana perempuannya? seharusnya kan yang pintar masak itu perempuan gitu, tapi kenapa kok laki? ya mungkin lelaki harus kerja di luar, enggak masalah tapi ibu-ibu bisa jadi koki di rumahnya dan berapa banyak ya wanita-wanita yang bisa menghidupkan masyarakat di sekitarnya saya pernah melihat seorang wanita yang dia itu mengkoordinir perempuan-perempuan di kampung halamannya untuk bikin usaha yang kerjanya di rumah kerjanya tidak di luar rumah dan tidak bertentangan dengan kehormatan dirinya sebagai seorang wanita yang punya kewajiban untuk menjaga suaminya udah Terakhir. Nanti kamu tanya setelah ini. Ya, para jemaah mungkin ini yang menutup kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang salah, itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulullah terbebas dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.